Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallam tbarak ala sayidina Ibrahim ala ali sayidina Ibrahim fil alamin antaka hamidun majidin amin rahmatullah memang saya kira tak ada sesuatu yang tidak dibincang oleh para ulama Islam dan zuama-zuama kita yang mukhlis untuk ditinggalkan kepada generasi penyambung, penyambung perjuangan sebagai catatan, sebagai bahan-bahan renungan dan untuk dicocokkan dengan segala keadaan di mana mereka ada, di mana saja kita berada. Jadi untungnya kita sekarang ini. Adalah tidak perlu Mencari pengalaman-pengalaman baru sendiri Untuk mendapatkan patok-patokan hidup Kita harus bersyukur Karena semua itu Yang masih berupa gelondongan Seperti kayu, gelondongan Itu kita temukan di dalam Al-Quran Prinsip-prinsipnya itu di dalam Al-Quran Ma'abar Allah tenabil kita dimensai tidak ada suatu pun yang tidak kami yang kami tinggalkan di dalam Al Quran tidak ada. Jadi begitu itu merupakan kebutuhan buat hidup, kebutuhan buat tata kemasyarakatan, filsafah untuk mengatur hubungan kita dengan Allah, kita dengan diri sendiri, kita dengan keluarga, kita dengan kita maka Al Quran sudah mengandung prinsip-prinsipnya. Kemudian perinciannya. Dari prinsip-prinsip itu telah dibuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip penerapan dari prinsip itu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibuat. Kemudian prakteknya oleh para sahabat dan tafsiran daripada praktek para sahabat itu diulas oleh para ulama oleh para zuama. Jadi kita sebenarnya tinggal baca saja yang banyak dari buku-buku peninggalan mereka, dari kitab-kitab karangan mereka. Setelah kita banyak baca, kita terapkan hasil ulasan mereka itu pada kehidupan kita sekarang. Jadi pada tiap generasi ada mujaddid, ada ulama yang sifatnya all round ulama dan politikus sekaligus itu tiap generasi mesti ada jadi kita kalau mengerti itu, membaca, kita akan menemukan segala kebenaran dan kecocokan karenanya kita ini benar-benar beruntung sebagai umat yang hidup di akhir zaman dan justru di akhir ini Gelombang permusuhan dari umat lawan Semakin kelihatan Semakin nyata Dan nanti Kira-kira Satu abad lagi Atau setengah abad lagi Saya kira kurang lebih Ini nanti akan ada perang total Antara yang kafir dan yang muslim Sudah Kembali kita Akan membuka lembaran hadis Nabi Muhammad SAW apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad? Kamu akan berkelahi dengan Yahudi habis-habisan. Itu dalam Hadis Bukhari. Itu nanti akan ter, akan terlintas dalam sejarah kita hidup. Itu kita akan lakoni nanti. Sekarang ini masih pola r. Masing-masing masih main luar kata-kata yang jelas. Seperti salah satu orang daripada Kementerian Pertahanan Israel mengatakan Perang kami dengan orang-orang sekarang ini adalah perang antara Taurat dengan Quran Padahal dia tahu bahwa Quran tidak main masih ya? belum dimainkan Sebab tidak ada kesempatan untuk memainkan Al-Qur'an Di negeri Arab sendiri itu salur saluran Al-Qur'an sudah terkunci rapat Jadi mereka ini sekarang seperti Orang Dumai Ini kami pengikut Taurah Kami menang Itu pengikut Al-Quran Hancur lembur tangan kita Mana kebenaran Al-Quran Padahal dia mengerti Cuma ini sekadar mengelabui mata Penganut Al-Quran yang Cetek-cetek cetek ini Sesungguhnya quran Belum main dalam gelangga Sepiler-sepilernya pun Tidak boleh muncul cuali sekali-sekali muncul sebentar, tetapi itu munculnya satu-satu orang saja sudah menggemparkan seluruh bola bumi ini. Jadi ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan bahwa nanti akhir zaman akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini, akan lahir, akan lahir imam Mahdi. Habis Mahdi akan keluar jajah. Dajjal atau Dajjalisme Faham Dajjalisme itu Di mana zaman ada Tiap zaman artinya Faham kebendaan, faham manusia ini hidup Dengan fikiran perut Dan isi perut Faham materialisme Terang-terangan saja Kemudian itu akan turun Isa ke Maryam Nabi Allah Isa akan turun Dan apa pekerjaan Nabi Allah Isa Itu semua sudah diperinci jadi sebenarnya salah benar kalau kita meninggalkan bahan-bahan baku dan bahan-bahan sudah terperinci ini untuk kita pergi nunut di bawah rombongannya barat yang lawan ini sudah tidak ada keblinger di dunia yang lebih parah daripada ini keblingernya umat yang sudah disiapkan segala macam bahan-bahan renungan, falsafah yang sudah jelas gamblang pengalaman-pengalaman para sahabat, pengalaman-pengalaman para tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumin kemudian kita meninggalkan itu pergi ngejer rombongannya barat yang punya motor, yang punya TV karena kita tertarik oleh motor-motorannya, oleh TV-TV-nya, oleh kulkas-kulkasnya dan sebagainya. Ini satu kekeblingeran yang belum ada taranya dalam sejarah umat manusia. Karena itu, majelis-majelis semacam ini harus bertujuan atau bertemakan memulihkan kesadaran kita yang sedang sekarang ini seperti kena bius. Seperti kena obat tidur. Tapi sudah kelilih. Biarlah. jadi yang menyedihkan sekarang ini, jika kita umat islam tidak bergerak melainkan memakai falsafat barat jadi pergerakan umat islam sekarang ini, coba lihat timur tengah ini saya pakai contoh selamanya di timur tengah, sebab ini sekarang sedang mengalami anget-angetnya persoalan lihat itu sekarang, negara Irak. penduduknya Arab, muslim dasar hukumnya sosialisme Bas. Syria. Itu Syria pernah memainkan role yang hebat dalam umat dalam uh, sejarah gemilangnya umat Islam. Dasarnya sosialisme Marxis. Coba. Apa ada kekelingeran lebih dari ini? Tapi karena ini manusia perlu diseletik, perlu diajar. Sekarang dipercontohkan oleh Allah inilah Ini falsafahmu Sekarang kamu kalah terus Kamu dibikin mainan terus Kapal terbang lawannya itu tiap hari Pukul pukul kembali pukul kembali Seperti belajar titis-titisan saja Dan sudah jelas dunia akan diam Sebab yang dipukul Satu-satunya lawan yang mesti dikroyok Umat Islam tidak akan ada yang bicara Mana PBB bicara? Tidak ada Waktu Shah Iran Pernah digulingkan tahun 53 Kemudian kembali lagi Dalam dua malam dia membunuh 900 jadera Antara angkatan perang Perwira-perwira Itu waktu satu Suara pun tidak ada Ini orang-orang yang sudah berdosa Bersalah Dunia ramai. Kenapa dibunuh? Ali Buto dibunuh. Katanya kenapa dibunuh? Begitulah suaranya. Dan setelah itu umat Islam di Vietnam. Sekarang mulai kelihatan bintangnya Islam naik di Iran. Fajarnya menyingsing dari situ. Ya sudah kebetulan itu. Dunia Barat tidak mau tahu. Pers-pers seperti Newsweek, majalah-majalah Amerika mengatakan di sana sekarang dibenarkan adanya pergundian coba. Ini kan mau fitnah. Jadi umat Islam ini tidak punya alat-alat untuk menjawab fitnahan barat. Jadi yang pers dunia dipegang oleh Yahudi, Jewish agency, perwakilan-perwakilan berita seperti Reuters, United Press International, eh, AFP dan lain-lainnya itu Yahudi. Lawan atau salibih lawan. Jadi mereka lah yang memberi, membagi-bagikan berita ini sampai ke surat-surat kabar kita di sini. Sumbernya sana, bandarnya sana. Saudara-saudara, ini perlu satu keprihatinan Jadi ulama Islam sekarang ini belum mempunyai satu pengaruh yang besar untuk meyakinkan umatnya ini bahwa sebenarnya kebenaran itu adalah di tangannya kita. Sebenar, kebenaran itu adalah dalam Al-Quran Ini semua dunia ini semuanya Krisis dunia ini dibereskan oleh Al-Quran dalam beberapa Saya akan insya Allah Ta'ala Akan mendiktatkan Bahawa krisis dunia ini bersumberkan tiga macam Dan Al-Quran Membereskan tiga macam itu Dengan 30 perkataan toh jadi sumber kekacauan di dunia peperangan, gontok-gontokan, penumpahan darah ini sebetulnya sumbernya pemerintahan satu kedua, kelas semestri pergolakan antara kelas dengan kelas kelas miskin dengan kelas kaya ya. ini salah satu dari sumber-sumber yang jelas menyebabkan kekacauan di dunia Perang sana, perang sini atau kekuasaan Ya rebutan kekuasaan Atau rebutan isi perut Dan akhirnya masalah rumah tangga Ini kekacauan dunia Percaya saudara, kalau Al-Quran bukan membereskan itu dengan satu jus Kok banyak satu jus Bukan dengan satu surat Kok banyak satu surat bukan dengan 30 ayat, kok banyak 30 ayat. 30 perkataan. Tunggu saja, insyaallah kita akan diktekan itu. Supaya saudara tahu bahwa kita ini sudah memiliki segala-galanya. Lah kalau kita masih ngejar ke barat. Kita bilang sama Allah Subhanahu wa taala sami'na, tetapi kita bilang sama barat wa athana. Atha'na bukan kepada Allah, atha'na kepada barat. Ayatul hijab kita baca, tapi kita bilang asayinah kepada ayatul hijab. Hadha'na kepada peraturan orang yang memegang Taurat dan Injil ini. Kalau begini terus, saudara tidak akan bisa mentas. Saudara akan tetap di bawah. Tetap di bawah rahmatnya kaum Yahudi. Yang paling judasnya manusia di dunia. Dengan saksinya Allah. Nabi-nabinya mereka sendiri dulu Apalagi saudara Nabi bangsa Yahudi diutus untuk orang Yahudi Dikejar-kejar untuk dihulung Yahudi Oleh Yahudi Apalagi bangsa Indonesia Apalagi orang Arab Musuhnya buyutan itu Jadi sebetulnya Suatu ke, kebelingeran Yang tidak ada tarahnya Kalau kita meneruskan perbuatan ini Saudara lah, saudara bisa bayangkan saja secara kasar seorang pak turut ngikuti orang yang ngikuti hawa nafsunya apa bisa untung orang pak turut ini? kalau hawa nafsunya orang yang nonton yang memimpin kita ini kepingin membunuh kita dibunuh kita orang tidak ikut hawa nafsu tidak ikut akal tidak ikut wahyu kita pak turunnya ya sudah jelas Orang sekarang sedang tenggelam Sudara tahu orang yang tenggelam itu Anak kandungnya sendiri Kalau dia tenggelam Anak kandungnya dia lupa mungkin dipakai sebagai ancik-ancik Supaya dia tidak kelelap Supaya dia tidak kesilap Biar anaknya yang mati so, Masalahnya ini masalah hidup dan mati Apalagi Yahudi tenggelam Kita yang minta dipimpin dia Yahudi sekarang tenggelam dalam Kesulitan-kesulitan rohani Yahudi sekarang hidup dalam keadaan terlalu tercecepik pikirannya, hubungan dengan Wahyu sudah putus, sudah tidak ada kemungkinan lagi bahwa Yahudi akan hidup sebagai umat yang baik. Jadi mereka mesti mengejar posisi-posisi untuk melanjutkan kejahatan seterusnya. Kalau kita menyerahkan diri untuk menjadi sapi tarian mereka. Faizal insyaallah dia orang akan gara kita habis habisan. Saudara-saudara yang terhormat, Allah berfirman: Inya tabiyun illa wan na wamata wal amfus. Ingat, kalau mereka itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti segala rabaan dan keinginan hati mereka. Kalau kita mengikuti, mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya, sudah pasti kita tidak bisa utuh kalau kita punya muda mudi akan ikut dengan mereka berarti mereka akan melepaskan agama akan melepaskan adat istiadat untuk mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang netrapkan pergaulan dan perjuangan seperti yang kita lihat ini sampai ada salah satu sekolah perempuan di Kuwait di Kuwait bukan di sini waktu itu anak-anak kembali pakai kudung, pulang ke rumahnya dan e, kembali lagi besoknya pakai kudung itu kepala sekolah mengusir itu anak, -anak. kenapa kamu pakai kudung? mereka bilang apa, kamu ini bukan muslimah kami muslimah, ini ayatnya ayat kudung ya tetapi di sekolah sini tidak boleh ada ini jadi jelas ini orang tidak mengikuti akunan sudah waasaina. Kalau sudah soalnya wa ya tunggu seksanya. Saudara-saudara, hal semacam ini perlu menjadi renungan kita semua. Saudara-saudara yang terhormat, mari kita sekarang mulai membaca salah satu dari peninggalan seorang yang uh. arif bijaksana. Yang pertama ini. Dari Sayyid Jamaluddin Al-Abuani Salah seorang pejuang Kira-kira 100 tahun Kurang sedikit Ini manusia ulama Dan politikus Dikejar-kejar oleh Perancis Oleh Inggris Akhirnya dia mati mengembara Negeri-nya kelahiran, tempat kelahirannya Afghanistan. Ini umat Afghanistan Yang sekarang Memerangi komunis dengan gigih dengan habis-habisan ini berkat siraman-siraman Jamaluddin Al-Hakim. Ini salah satu daripada catatan-catatan dalam bukunya. Beliau berkata demikian. Lan sabirru biwal tarassud wal darbi tubna al-tabbani al-mujtama'atu abnahaa. Fa in zaalika tabyrtahum 'ala al-daah ma daama qabdatu fawqa a'naqihim puma min qabdatin tadumu ila al abad fa in a'mar al shuyub hiya atwal al dawa bukan dengan ancaman, pengibayat dan kekejaman suatu masyarakat umkhir kompak dapat dibangun karena apa karena hal itu cuma akan memaksa mereka tunduk selama genggaman tangan bersenjata di atas kepala mereka dan tak ada suatu genggaman pun di dunia yang dapat hidup selama-lamanya umur masyarakat manusia pasti selalu akan lebih panjang dari kungkungan suatu kekuasaan dari suatu pemerintah saudara-saudara ini yang ditinggalkan oleh dia kira-kira seratus -kira tahun ini sekarang persis letter leg apa letter leg secara hurufi harfian terjadi di negerinya dia sendiri pemerintahan Taraki seorang sosialis dari Soviet eh, belajar di Soviet orang komunis sekarang memaksa umatnya untuk tunduk pada peraturan kok padahal umatnya muslimin Afghanistan itu muslim umat menolak dia memaksa Menggunakan senjata dan tangan besi Akhirnya meledaklah Suatu revolusi yang besar-besaran Sekarang umat sudah bayar Atau umat ini habis salah sekali Atau pemerintah ini golong tiga Sebab kata Jamaluddin kalau ada pemerintahan itu, katanya dia, tidak mungkin suatu masyarakat yang kompak, yang baik itu dibangun dengan kekerasan. Ayo, turutlah aku. Jadi yang memerintah ini sedikit, orang sedikit atau beberapa gelintir orang yang memerintah ini, akan mengangkangi dan mengungkungi segala kemauan masyarakat yang besar. Ini tidak bisa. Tidak lama, kalau bisa pun dengan kekerasan, tidak lama sebab umurnya tangan seorang penguasa paling lama 50 tahun. Habis 50 tahun apa? Habis. Atau mati sendiri. Sudah sampai ajalnya. Tapi umur masyarakat ini ribuan tahun. Jadi pemerintah yang pintar itu mengikuti kemauan masyarakatnya. Kehendak mayoritas ini apa? oh kehendak mayoritas. Kami minta supaya masalah agama kami jangan dilanggar baik, kami tidak akan melanggar sudah, akor umuhin dan betul-betul jangan terlanggar jadi kalau masyarakat besar dipimpin oleh 25 orang atau 30 orang 30 orang ini makmum kepada orang di luar negeri ya sudah tidak lama eh? ini maksudnya jamalutin al-abohan jadi kalau kita mau bangun satu masyarakat yang umuhin, yang gini, kompak sama pemerintahnya tidak ada dendam semua orang ini kadang-kadang dipaksa ditakuti, diancam, dibui disepak, dipukul lantas masyarakatnya takut karena takut dia diam, tetapi hatinya tidak diam, hatinya hunak-hunak, setidak-tidaknya kalau dia bangun malam, mendoa ini doa yang menyebabkan pekerjaan pemerintahnya tidak berhasil ini yang membawa bala seperti di mana-mana air yang jadinya baik bisa menyiram sawah akhirnya jadi banjir air gigit kita angin menjadi ribu dunia gempa terus api menyala di mana-mana ya karena tidak ada barokahnya ini akibat sesuatu yang tidak Pemukim. Oh, okay. Ini kata Jamanudin, tidak bisa. Kalau kita mau bentuk satu masyarakat yang betul-betul sama pemerintahnya seperti anak dengan ayahnya, coba kemauan orang banyak Turutono. Jangan tekan dan jangan. Saya kira ini cocok dan kebetulan ini di negerinya sendiri. Ini satu pengalaman. Yang kedua. Ini dari salah seorang ahli tasawuf Dia bilang Manusia ini seperti cendela yang kacanya itu berwarna-warna Seperti kaca yang di hadapan kita ini Itu kaca warna, ada hijau, ada kuning, ada merah Ada uh, bungu Kata dia itu kaca akan berkilauan Akan bersinar Kalau kena cahaya matahari Kalau kena matahari Sudah jelas Itu kaca akan menampakkan dirinya Sebab ada cahaya dari luar Dia seperti berlian Kalau berlian itu kita masukkan Dalam satu peti Yang kosong Dan gelap saudara tidak bisa lihat apa-apa dari berlian ini tapi bukakan satu lampu nanti itu berlian main cahaya. manusia seperti kaca berwarna selagi matahari menyorotkan sinarnya itu nikmatnya mata kita melihat warna-warninya itu kaca kalau tidak ada matahari datang waktu gelap lazimnya biasanya petang sudah kaca kecuali kalau ada lampu dari dalam lain lagi sudah. Betul, sudah. sudah, ini cocok dengan pengalaman kita atau tidak manusia pun begitu juga kalau manusia ini kena dari luar saja bisa jadi baik kalau peteng gedet tidak ada cahaya dari dalam manusia ini gelap jadi perlu ada sinar dari rohnya manusia ini baru kita ketahui bahwa manusia ini betul-betul luar dalam percaya kalau kena matahari menyinar kalau malam ada lampu-lampu besar dari dalam yang kalau saudara lihat, wah kaca itu kelihatan cahayanya dari dalam umumnya gelas-gelas atau kaca yang umat islam ini tidak menyala dari dalam, tidak ada nur kalau tidak ada nur ya gelap kalau saudara sekarang menoleh melihat kaca itu, saudara tidak bisa baca apa-apanya sebab tidak kelihatan gelap dari sana gelap. Dia tunggu ada lampu di balik kaca itu. Nanti. Kalau tidak percaya sekarang nyalakan satu lampu di belakang kaca itu nanti kita akan bisa membaca tulisannya. Jelas sudah sekarang. Begitu juga manusia. Mari kita buat satu nur dari dalam. Mari kita wujudkan cahaya dari dalam. Cahaya dari dalam itu daripada Quran, isi Quran, atau ilmu, atau ilmu pengetahuan, atau Ta'at dan taklul Allah itu nanti menyinar dari dalam. Dan zaman ini memerlukan manusia yang luar dalam mesti bercahaya Begitu saudara-saudara. Yang ketiga. Salah seorang ahli tasawuf berkata Namanya Syadiq berkata adaitul a'da sama ngara a'dali min nafsi. aku pernah memusuhi bermacam-macam lawan namun belum pernah aku mengenal lawan yang lebih jahat daripada nafsuku sendiri Jadi orang ini pernah melawan melawan musuh musuh bermacam-macam kaliber ada yang besar ada yang kecil namun kata dia aku belum pernah lihat musuh yang lebih jahat daripada awan nafsu ku sendiri sebab apa? sebab awan nafsu ini mempengaruhi dan mempesona terus menjegal saudara tahu-tahu saudara jatuh berlumuran mahasiat tanpa bisa saudara melawan sedarnya saudara setelah saudara kalau kita mukmini bila beliau melaknat kesadaran kita akan datang sesudah kita diganting oleh hawa nafsu sendiri yang bisa mengontrol hawa nafsu adalah orang terkuat di dunia jadi hawa nafsu perlu dikontrol Kontrolannya memerlukan latihan jadi seperti nuon sewo, maaf-maaf seperti anjing untuk bu, anjing herder atau anjing polisi itu harus dilatih jadi kalau diisyaratkan saja dia sudah tahu mana yang dimaksud oleh tuannya ini hawa nafsu itu harus dikontrol di, di, tidak di sama sekali bisa rusak bisa ancor kita seperti syahwat untuk nikah ini tidak boleh dibuntuti sama sekali tidak boleh nikah tidak bisa tapi saluran-saluran yang tidak wajar yang haram ini dikunci sama dibukakan yang halal marah tidak boleh ditutup sama sekali marah itu kalau melihat maksiat orang bermaksiat kita mesti marah karena Allah tetapi bukan marah untuk pribadi jadi marah tidak dibunteti sama sekali dan tidak di dilos sama sekali. Sehingga ada orang salah duduk di mukanya, marah. Orang tidak jawab Assalamualaikumnya, dia marah. Belum tentu itu orang mungkin fikirannya melayang lain tempat. Mungkin dia berada di belanja rumah, dia berpikiran. Dia ini ngetah ini, itu orang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang dalam keadaan wafil, dia marah, dia maki-maki. Dan akhirnya ini orang tidak bisa hidup tanpa marah sebab produksi marahnya terus dibuka tambah banyak kalau Imam Wazali bilang mesti dilatih dan latihan itu mesti jadi murid dulu, mesti masuk di gelanggang Ani Tasawur di akhlaknya dan akhlak itu adalah dari awal nafsu mana orang mau keluarkan duit untuk belanja membelanjakan kuisa dirilah kalau tidak akhlaknya kuat kalau tidak tangannya biasa keluar belanja jadi ini dibiasakan keluar tidak gini tapi gini hmm. itu dilatih karenanya anak kecil umur 4 tahun 5 tahun kalau ada orang minta-minta di muka pintu kita panggil kita punya anak eh sini ini uang 10 rupiah kasih kecil jadi itu hmm. anak belari mengasihkan oh, ini akhirnya melatih dia supaya tangannya yatim dilatih tidak kita dudukkan anak di muka TV melihat orang gontok-gontokan, melihat film karate, akhirnya ini anak tidak enak kalau tidak mau orang ini namanya kekeliruan sebab apa kita keliru? sebab kita makmum pada Yahudi salah sendiri jadi dilatih Sampai kalau anak ini mau dilatih supaya menjadi halim, tidak tukang marah, latih Kata Imam Wozali, kalau perlu, goleknya no, mau dibunuh, no, supaya maki-mati sama ini. Kuat apa tidak? Latih, sabar saja, sabar, diam. Diupahi orang, supaya mati. Ya mungkin tidak ada cerita gitu di sekarang ya. Tetapi itu masuk dalam maka untuk melatih. Itu anak kalau dilihat oleh gurunya agak kepetit, agak sombong. Itu guru dusi melatih dia. Wah, kalau kamu mau mondok sama saya, saya bisa menerima kamu. Tapi maaf ya, kamu harus membersihkan WC sebenarnya. Bagaimana? Mau tak? Kalau kamu bisa membantu saya begitu, ya saya mau. Itu anak bilang, wah saya kan bayar WC. Oh iya, sudah, kalau itu ya, tidak apa-apa Kalau dilihat itu orang perlintih, bajunya semua bersih. Disuruh ke pawon, ke dapur untuk masak. Pakai orang oh, kain. Masak orang oh, pakai orang oh, kain. Biar keperlintihannya ini kurang. Sebab kalau itu anak perlintih, itu anak akan pergi ke satu jurusan di mana emosi birahinya akan terbuka ke pintu. Dan di zaman seperti sekarang, kalau anak sudah mulai perlintih, diculkan, Berarti dia cari orang yang melihat Dia buka rambutnya Dan dimilih minyak rambutnya Supaya orang melihat dan Dilihat Lain lagi nanti jurusannya Sebentar saja Dia sudah punya pacar Kalau sudah pacarisme Sudah takwa Allah itu kurang Ini saudara-saudara Kalau mereka itu begini Makanya dia bilang Adeitul Adal, falam Ara Adalim Nafsi. Yang kedua, wala Jitul Shugan wal Shibah, falam Yaglibni ila al Sahib al Suf. Kata dia, aku juga pernah melawan orang-orang yang berani, pernah membunuh, memburu binatang-binatang kuat, -binatang namun aku belum pernah terkalahkan kecuali oleh teman yang bejat moralnya. Jadi, teman yang bejat moralnya itulah lebih cepat mengalahkan kita daripada macan kita lawan. Karuan kita duel sama macan. Kita tahu tempat cakar-cakarannya dan kita obati. Tapi kalau teman yang jahat tidak lama mengajak kita kepada yang kejahatan Apas-apasnya kalau itu teman, zaman sekarang Masih khayir kata orang sekarang, masih baik Kok tidak rokokan? Iki loh, sedotan tak sedotan? Si. Iki tidak siji? Cobaan, kok tidak tahu rasanya rokok Kaya, dihidupkan lanang, wai Kalau tidak nginang, kalau tidak karuan Diububi, diububi, iya, siji, wai Iya, cukup, siji Dua kali, tiga kali Akhirnya dia minta uang dari ayahnya bah itu rokok. Lha winginane lek kok ndak rokokane ya kancane njaluk majar ya. Fa lam yaghlibni ila ash shahiibish Itu kalau khair itu kalau baik. Dan kalau tidak baik saudara bisa bayangkan diajak ke mana ini anak. Apalagi kalau ini anak masih tuh saleh minas shalihin Muda saja Nah, apalagi kalau dia dari kecilnya sudah biasa mau beli permen, disuruh muter ini oleh telur. Pak nah, Insya Allah dia masuk kasino, dia masuk tempat-tempat judi, tidak lama ini. Ya. Nah kalau orang menurung anaknya tidak dikeluarkan, apa ini orang salah? Menurut kebiasaan ya salah, tetapi dia bilang, "lah anakku ini sehat." Yang di luar ini semua anak pada kena gabak Maksudnya kalau pacar teman-teman akan kembali kena gabak Jadi lukis sekali, bener itu. Mesti pakai sistem isolasi Zaman sekarang ini yang sakit lebih banyak daripada yang sehat Jadi yang sehatlah yang digorong Dulu, zaman dulu orang yang sakit sedikit, ya sakitnya yang digorong ada tempat di Kelaka, itu tempat anak nakal, namanya dulu, tahun 30, tahun 32. Oleh korunial, diadakan tempat anak-anak nakal di Kelaka. Dan sekarang mana bisa muat anak-anak nakal zaman sekarang? Jadi yang baik saja dimasukkan di Kelaka sekarang ini. Untuk di setel, diatur, supaya tetap baik, supaya tidak kejangkitan, sampai dia imun. Sudah divaksinasi, sudah ada cak, sudah dikasih. TCD apa ya semua dia keluar ya tidak ketularan sudah kuat kalau tidak pakai TCD tidak pakai macam-macam gak lama itu anak jadi soal besuk berbahaya jadi kita kalau mau latih anak kita kalau perlu kita bilang dikocok-kocok goreng negatif jangan mangat ayo bapak HP Merisani batas main-main mau dilihat Besoknya sudah pulang kancamu sing aran niku nakalan. Ojok kok, ojok kok kudu. Nek kermu dijogok loro kok dak beru. Te wis mekalah de, de ora dak dicekel iki. Di. Dikasi tau ini temenmu yang begini ini jangan kau kumpuli ibara Jadi dijaga terus. Siapa kira-kira ya yang terlaten iso miara ana sampe hidup. Sedang masalah ini prinsip tidak ya, bisa itu anak bisa sehat kalau tidak diterlatih ini sampai ke situ. Saudara-saudara, akhirnya dia bilang: "Wakal Wa tu tayib, watazwaj tu hisan, falam ara alalda al min ala'biyah". Dan aku telah mencoba makan makanan yang serba lezat. Aku pernah mengawiti aku dan mengawini istri yang cantik. Namun tak pernah perasaan kelezatan yang lebih nikmat daripada abliyah daripada badan yang sehat. Dia bilang saya pernah mencoba makan yang mewah, ya lezat. Pernah mengawini gadis yang cantik, ya senang. Tetapi lebih senang, lebih lezat daripada semua itu kalau badanmu, wahai muslim, seger, sehat artinya kesehatan itu lebih dirasakan enak daripada itu semua bagaimana? ya jawabnya kalau kita sehat biarpun kita makan nasi putih dengan tempe dan kecap fa insyaallah lahap kita makan senang, enak tapi kalau sudah badan tidak sehat biar kita dikasih kebuli anggur Nggak ada nafsu Bedanya antara yang pertama dan yang kedua Yang pertama itu sehat Saudara kalau melihat saudara-saudara kita kaum tani Di tengah-tengah sawah mereka Mereka makan dengan lezatnya Kita nanti merasahi ini Ini kesehatan mereka Kena matahari, kena udara, kena hawa yang bersih Tidak ada polusi, tidak ada apa Orang yang duduk di kantor di tengah-tengah kota-kota besar kena uh, sebenarnya dia menghirup udara yang penuh dengan uh, hasilnya kenal pot, kenal pot yang dibuka itu semua, ini orang dadanya tidak begitu sehat lalu nafsu makannya kurang apalagi kalau dia menambah lagi pakai rokokan apa semakin dia tidak sehat orang yang di tengah sawah itu kena matahari apa, sehat, itulah yang dikatakan lezarin apa saudara bisa membayangkan orang di istana? Orang apa di istana? Tetapi dia sakit. Apa rasanya di istana tapi sakit? Orang multi-millionaire Tapi dia kena kencing manis, kena darah tinggi, kena itu, kena ini Akhirnya ini tidak boleh makan, ini tidak boleh makan Akhirnya duitnya ke mana rasanya. sana? Tentu kalau dia surut meleh pak insyaallah dia meleh, wah iya aku belum meleh jadi Pak Tani asal aku sehat Mungkin duit aku tak aduk-aduk no, ini apa sebab masalahnya sehat dan api Saudara-saudara beginilah hasil daripada ulasan para ulama dan para sufi Atas dasar ini semua Kita bisa mengerti dari hasil pengalaman orang-orang arif ini Dan orang-orang yang sudah mempunyai percobaan Tinggal kita laksanakan saja apa yang menjadi pengalaman mereka ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pindah lah kita sekarang pada acara terakhir yaitu acara tanya, -tanya jawab ada teman. Silakan teman. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mohon penjelasan tentang ayat di bawah ini. Az-zaytu mabarat qol, wa lam yakun dan kemuliaan yang datang dari Allah dan alam yang mulia dan beriman kepada dan akan ruksan dari Rabbnya lalu jatuh iman gunung kainam akan hukum takut hukum dengan pada di jalan orang-orang ini ini yang ditanyakan artinya ini Uh, Saudara penanya yang terhormat, kalau hadis ini ditafsirkan, maka maksudnya Rasulullah SAW dari riwayat Sahih, swt mengatakan kepada Syekh Ali bin Abi Bakar melalui wajah, ya Ali, Ali berkata saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda. Nanti akhir zaman ada kelompok manusia Umur mereka itu muda yakni belum ada ilmu yang cukup Belum ada pengalaman yang cukup Dan kesempurnaan pikiran juga belum cukup Sufaha'ul ahla Ya yani orang yang tidak berpikiran waras dia orang sering-sering memetik daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan sebagainya. Jadi yang kuno menqauli khairil menqairi qauli khairi menqauli menqairi qauli al-bariyah mereka mengambil memetik daripada kata-kata manusia yang paling baik. Jadi baik Nabi maupun orang lain diambil sana diambil menqauli khair al-bariyah tetapi mereka ini meluncur dari agama sebagaimana panah meluncur dari busurnya. Jadi artinya ini tidak beriman. Orang-orang begini ini adalah orang yang menyesatkan umat. Dia sendiri bukan Muslim, tetapi dia mengambil akwal dan Muslimin untuk memukul kaum Muslimin. Salah satu orang yang sekarang ini berbicara begini Dari mereka ini Contohnya Salah satu orang berkata begini Kalau mau berpolitik Pergi ke tempat-tempatku yang kusiapkan untuk politik Tapi kalau mau Islam Pergi ke masjid Ini kata-kata Keliru Menyesatkan umat dan dia bilang Islam itu tidak boleh dicampuri politik dan politik tidak boleh dicampuri Islam jadi kalau politik tidak ada agamonya ya sudah saudara bisa bayangkan seperti politik yang dia mau menjalankannya siapa mau menerima itu jelas tidak bisa diterima. Jadi Presiden Mesir sekarang ini berbicara begini, persis seperti mana yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, ini satu contoh yang merupakan minat Islam, kami yang merupakan sah minat Romia. Layu Jawi suhimanu hanajirau. Iman mereka itu tidak sampai turun lebih daripada tenggorokan ini, tidak sampai masuk dalam hati. Di sini, toh, sekitar ini. Fa aynuma fa ayiddu fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum Di mana kamu menjumpai mereka bunuhlah mereka itu Fa innamat lahum ajrun liman qatalahum yaumul qiyamah Membunuh mereka adalah suatu pahala besar di hari kiamat Saudara-saudara selain dari hadis ini perlu diselidiki riwayatnya Tapi sudah jelas ini juga bisa diambil ancang-ancang Pengertian bagi kita umat Islam, bahwa tidak semua orang yang berbicara atas nama Islam, memakai nama Islam, sudah cocok. Kadang-kadang mereka itu Hudzaal Asnan, Hudzaal Asnan, Sufahul Ahlam. Orang bukan bukan orang yang mengerti. Karena itu, Saudara-saudara, ini dipakai sebagai penaruh, peneliti, pengawas. Segala kata-kata yang kita dengar daripada orang-orang seperti itu jelaslah ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan kedua, bagaimana bagi mereka yang tidak mampu setelah melihat keadaan yang sangat menyedihkan dengan kata-kata seperti "Allahulaihi wasallam" dan kita tidak terlalu lagi dan juga ada. Sebenarnya terhormat, kadang-kadang dalam bahasa Arab Apalagi orang yang mengerti pramasastranya Qur'an Zalika itu Kadang-kadang ditunjuk jauh, maksudnya menghormat Zalikum juga, pakai jamak. jamaah Dalam Qur'an ada, Zalikum, Zalika Sebenarnya maksudnya ini, tapi ditunjuk itu, supaya kelihatan besar jadi tidak ini, ini dekat, ini jauh, artinya tinggi mulia jadi kalau kita bilang galik alkitab hu'lari bafi' itu alkitab adalah salah satu nama Al-Qur'an dan sifatnya tiada ragu yang dikandung oleh Al-Qur'an jadi tidak mungkin kita ketemukan di dalam Al-Qur'an suatu keraguan sedikit barang sedikit pun. apa yang ada dalam quran sudah pasti benar kalau ilmu pengetahuan manusia sekarang Belum mencapai itu Maka tunggu saja saatnya ilmu ini berkembang Dan akan ketemu kebenaran itu Seperti sekarang Di dalam Al-Quran ada pengiriman Satu benda seperti ini Atau seperti bangku yang saya duduki ini Ke London Dalam tempo satu detik Ini Al-Quran men Menceritakan Kejadian seperti itu Dan itu benar nah Tinggal sekarang kita bilang, wah itu udah ada itu Iya sekarang tidak ada, kemungkinan bisa Sebab ini pesawat-pesawat Perkembangan pesawat terbang saja Berbeda dalam kira-kira 75 tahun ini Perkembangannya pesat sekali Perkembangan teknologi di bidang penerbangan Dulu ada kapal terbang dengan dua kipas Namanya Dakota Pantas timbul lagi, timbul lagi Lebih maju, lebih maju Akhirnya sekarang supersonik Kongkor Yang terbang begitu cepat Nanti akan ada yang lebih cepat Ada satelit-satelit Yang meluncur Tetapi yang disebut oleh Al-Quran Sudah top Jadi itu artinya 300 ribu kilo per detik Kalau seperti Riwayat Nabi Allah Sulaiman minta arsnya belgis dan minta dikirim secepat mungkin berkata seorang dari jin yang merupakan uh, kodamnya Nabi Muhammad Sulaiman ya Sulaiman saya sanggup membawakan itu mahligai tempat kursinya duduk ratu perempuan itu sebelum anda bangun dari tempatmu ini kata Nabi Sulaiman wah itu lama ini. Ya. saya mau lebih cepatlah. lagi. Berkata orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang al-kitab, aku bawakan itu kursi sebelum matamu ketip. kedip Jadi, wah itu detik itu, itu artinya satu detik. Di bawah itu. Kata Nabi Sulaiman, Adha, menfadli Rabbi, inilah dari kemurahan Allah kepadaku Demi untuk menguji aku syukur atau tidak. Aku syukur ya, Allah ayo bawakan. Begitu dia perintah, begitu sudah dimukai. lah sekarang ini, ekspedisi-ekspedisi pengiriman barang, misalnya kalimas, apa, yang di darat, maupun di laut, maupun di udara. Kira-kira tahun kapan bisa memakai alat yang mengirim barang daripada eh, Aceh kebangil Sebelum kita punya mata kedip Kalau kita bilang, wah itu Tidak ada Sekarang tidak ada Kita jawab sekarang Memang betul tidak ada Dulu waktu Nabi Muhammad SAW berbicara Bahwa nanti akhir zaman Ada orang bicara dengan kunjung bajunya Itu nah, orang bilang, wah Ya apa sih ini Nabi Muhammad SAW Orang kok bicara dengan ujung bajunya Ya apalagi, jadi orang tidak beres akalnya Tahu-tahu sudah berapa puluh tahun orang punya telpon Jadi telpon itu sudah dekat sama ujung bajunya, ini, kumnya Ini namanya kum, ini pucuknya, gamisnya Sekarang orang bicara dengan itu Ya ini telpon ini Cuma kalau Nabi cekatkan, dia terangkan betul-betul nanti akan ada telpon sifatnya begini. Dan dia tentu tahu. Cuma kalau dia bicara begitu nanti sahabat-sahabatnya yang masih merupakan Arab di tengah-tengah sahara ini. Dia akan bilang, wah, wah, dah percaya. Sebab terlalu, jangkauannya terlalu jauh. Seperti juga Meraj, eh, Isra. Beliau dari baitul dari Makkah ke Baitul Maqdis. Dalam tempo beberapa detik. Sekarang ini sudah ada kapal terbang dari Mekah ke Baitul Maqdis cuma 20 menit. Tidak sampai 20 menit. Nanti akan lebih, sampai 1 menit. Kira-kira tahun 14, 1450 atau 1500 nanti, insya Allah dari Jeddah, Baitul Maqdis cuma 2 menit. Dengan super kongkok. Saudara-saudara, itulah sebenarnya yang dikatakan Dalikal kitab Karenanya, kita tidak boleh tunjuk dengan ini Mesti kita tunjuk uniko itu. Kalau bahasa kromoenggel, itulah Tidak boleh kita bilang ini, itu kecil Jadi bukan ditafsirkan ini sebagaimana letter -like, tidak. Dan karenanya juga kita tidak boleh membiarkan orang lain memakai nama Alkitab Sekarang golongan Kristen mulai memakai nama Alkitab Sebenarnya nama kitab mereka bukan Alkitab Nama kitab mereka Injil Kita tidak beri Injil mereka menggunakan Alkitab Itu Alkitab dengan bahasa Al-Quran Dan itu hanya khusus untuk kitab kita Kalau nama mereka dalam bahasa originalnya Al-Injil Injil itu dalam bahasa kita Berita gembira Injil al-Masih Kalau kita bilang Kitab al-Masih tidak ada Alkitab di Muhammad SAW Apa sebab? Sebab Mereka itu sekarang mulai melicinkan jalan Secara lainnya apa? Ini memang Sportivitas ini tidak ada Kejujuran tidak ada Jadi orang itu sekarang memakai Alkitab Alkitab, Alkitab nanti 100 tahun lagi akan mengatakan kepada generasi umat Islam yang tidak ngaji, tidak sekolah. Lah ini lo dalam Al-Qur'an ini katakan zalikal kitab ya ini alkitab. Lah Ibabi. Padahal semuanya di situ raib. Saudara-saudara, itu sebabnya kita mulai dari sekarang kita hati-hati dengan pemakaian kalimat perkataan-perkataan eh, yang bukan eh, dimaksud daripada Allah Subhanahu wa untuk kita itu. Pertanyaan okay. bagaimana hukumnya tabung untuk anak di samping tabungan normal Ini masalah bayi tabung. Saya kira sudah dua tiga kali saya ditanya tentang bayi tabungan. Bayi tabung itu ringkasnya, maaf maaf, mengambil telur seorang perempuan dimasukkan kepada e, rahim seorang perempuan yang tidak bisa hamil. Ditambah lagi dengan mani seorang laki-laki. Nanti dikandung oleh, amil, oleh rahim ini, dan jadi anak di dalam rahim. Ini satu cara. Jawabnya kalau menurut agama Islam, kalau itu mani bukan mani suaminya, ya ini anak bukan anak suami. Dan memang di sini tidak dibenarkan oleh Islam, kalau caranya yang dipakai cara begitu, tidak dibenarkan oleh Islam sebab itu nanti bagaimana warisannya ini bukan bukan anak si e, suami dari istri itu yang punya mani bukan mani suami suami mandul katakan saja dia pakai mani orang lain ini bukan anaknya dia anaknya orang lain jadi masalah hukum waris dan lain-lainnya termasuk <tuh> satu yang perlu diperhatikan ada kejadian begitu tapi dari suaminya sendiri kalau dari suaminya sendiri tidak apa-apa cuma diperluaskan jalan dan dimasukkan di tempatnya. Itu tidak menjadi soal. Atau di piara dulu di satu tempat dibiakkan. Di satu pipa gitu lalu dimasukkan apabila sudah kelihatan subur. Jadi kita lihat sebab dan e, prosesnya. Kalau proses itu cara seperti yang saya sebut yang pertama, Islam tidak membolehkan Sekian sahaja. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami tiada Saya mahu membaca dalam satu artikel tentang budaya orang. Yang penting adanya perasaan tanggung jawab diantara yang muda dan yang tua. Kulukum raw, okulurain masulun an Tiap kepala diantara kamu adalah bertanggung jawab pemimpin dan tiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan hasil kepemimpinannya. Jadi kalau jawaban yang diberikan oleh kaum muda sebagaimana yang anda sebut kalau kami dilarang meminum heroin Maka andalah yang memasukkan Itu lukis Tetapi tidak semua yang lukis itu benar Lukis Kalau pemuda menyalahkan orang-orang dari panitia sensor Karena mereka tidak menyensor film Sehingga kami pemuda hanya menerima film yang ada Kita lihat film Karena kamu tidak sensor Itu benar Luhis artinya dimasukkan masuk dalam akal Tetapi tidak semua yang dibenarkan oleh akal itu justru benar Karena itu Ada sifat-sifat kepribadian Yang harus menjadikan seorang pemuda Tidak menyandarkan hari depannya kepada si tua seratus peratus Harus dia ada hubungan dengan Allah Harus dia berpegangan dengan wahyu jadi kalau dia sudah tahu bahwa iruin sesuatu yang mengibatkan buruk. Kalau dia tahu bahwa minuman-minuman minum-minuman minum, keras mengakibatkan suatu kecelakaan di dalam badan. Dia sebagai pemuda harus mencoba menggunakan akalnya dan ngerem awan nafsunya. Tidak lantas dia jawab karena you karena kamu yang impor, aku yang ngerjakan Sebab kadang-kadang manusia ini Fikirannya tidak bersama Orang yang menjaga dewan uh, Menjaga gawang Di duana misalnya Di bea-bea cukai Karena dia kepingin Mendapatkan sesuatu kemewahan Dia biarkan seorang cukong Memasukkan candu Untuk dia kaya Waktu itu fikirannya tidak normal Karena dia tidak terikat dengan waktu Apakah lantas kita katakan bahwa Karena itu duana Berbuat khianat kepada negara lalu kita pakai hasil pengkhianatan dua tidak betul kita juga disalahkan oleh Allah wa kita sudah tahu